kok foi yang di rumah kalian kangen enggak sama kita oke okay, buat kalian yang di rumah kita goyang bareng tiktok लुट लुट लुट की सांगो